Alhamdulillahi wa kafa Wa salatu wa salamu ala rasulil mujidaba Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Mustafa Wa ala alihi wa ashabihi wa kulli manita ba'al huda Ashadu an la ilaha illallahu ahdahu la sharikalahu wa la lawalada Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dahu wa Wahai Wa haikum bitahiyatil islamiyya, tahiyyatin taibati mubarakah, tahiyyati munaindillah, tahiyyati ahli jannah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan, bulan penuh rahmat, banyak orang pergi mengaji. Kalau salam belum dijawab semangat, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, Bapak. Duta Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Bersatu Inggris Raya dan Irlandia Utara Bapak Hanza Taib Beserta keluarga Yang kami hormati pula Para Bapak dan Ibu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Yang kebertepatan Menyempatkan hadir pada acara kesempatan sore hari ini Juga kami hormati Bapak selaku sebagai ketua pengajian masyarakat Indonesia London Raya. Dan Bapak Ibu sekalian para hadirin hadirat yang sore hari ini meringankan langkah untuk menuju ke majelis di mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita setiap langkahnya mendekatkan ke surga. Dan setiap kita berhimpun seperti ini menjadi taman di antara taman-taman surga dan mudah-mudahan juga di majelis ini ada doa-doa yang terijabah oleh Allah Subhanahu Wataala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini Allah memperjumpakan kita dan atas amanah dari rekan-rekan panitia kami diminta untuk menyampaikan materi secara berseri. Dalam insyaAllah empat perjumpaan kita menjelang berbuka puasa pada akhir pekan Selama bulan Ramadannya. Karena sebaik-baik pesan adalah taqwa Demikian pula sebaik-baik bekal adalah takwa, Demikian pula sebaik-baik perbincangan diantara kita adalah takwa Dan sebaik-baik amal diantara kita adalah takwa. Maka insyaAllah pada empat perjumpaan ini kita akan membahas tentang bagaimana kita membangun takwa. Pada perjumpaan pertama insyaallah kita belajar tentang membangun takwa dalam ibadah. Pada perjumpaan kedua insyaallah kita belajar membangun takwa dalam kebersamaan dengan orang-orang benar. Pada perjumpaan ketiga kita membangun takwa insyaallah dengan tafakur dan pada pertemuan keempat nanti insyaallah kita akan berbincang tentang menikmati buah ketakwaan. Perjumpaan ini adalah Kita awali dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Di mana Allah Menyatakan Di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-21 A'udhu billahi minasyaitanir rajim Ya ayuhannasu Budhu rabbakum alladhi khalakakum Walladhi naminkabalikum Laallakum tantakur Allah menyatakan kepada Seluruh manusia bahkan Ketika Allah Usai menjelaskan tentang Jenis-jenis manusia Ada manusia beriman Ada manusia yang kufur kepada Allah Dan ada manusia yang nifak, Ada manusia-manusia yang berada Di dalam kemunafikan, tidak kesana Dan tidak rugi kesana 20 Ayat ini Allah gunakan untuk menjelaskan Tentang Sifat-sifat semua manusia itu Ketika mereka berhadapan Dengan Al-Quran, Al-Quran Lalu sesudah itu Allah Memanggil semua manusia itu Memanggil tanpa kecuali Memanggil semua yang merasa telah diciptakan oleh Allah Dan juga dia berasal dari nenek moyang yang juga diciptakan oleh Allah Wahai manusia, kata Allah Wahai semua manusia Bukan cuma orang-orang yang telah mengimani apa yang dia turunkan dalam risalah Tetapi hai semua manusia Sembahlah, beribadahlah kepada rohmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu supaya kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa maka ayat ini adalah pangkal dari semua renungan kita tentang ibadah yang kita laksanakan kepada Allah bahwa dia bermuara kepada satu kata yakni takwa wahai seluruh manusia beribadalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu mungkin kata Rob. Dalam bahasa Arab ini kita sulit temukan padanan kata bahasa Indonesia yang tepat. Tuhan itu tidak mewakili maknanya. Kata kata Rabb itu dalam bahasa Arab berarti yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menumbuhkan dan mengembangkan, yang mengatur segala urusan yang memiliki yang akan kemudian meminta pertanggungjawaban. Rabb Maka kalau kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang orang tua kita Ada satu kata yang kemudian juga berakar sama dengan kata rob itu Yakni Warham huma kamarob bayani Dan kasihilah mereka berdua ya Allah Sebagaimana mereka Nah ini kata Rab Bayani ini susah juga terjemahannya bahasa Indonesia Kalau bapak ibu yang berasal dari Jawa Mungkin punya kata yang lebih kompatibel dibanding kata bahasa Indonesia kata itu gula wenta kita juga nggak ngerti apa arti yang gula wenta juga ketemu juga gitu kata kan. bayani itu menjadi menjadi menjadi satu apa namanya satu makna yang sangat dalam bahwa orang tua itu ketika kemudian melahirkan kita dia menjadi sarana bagi Allah untuk menciptakan kita sarana bagi Allah untuk menumbuhkan dan mengembangkan kita sarana bagi Allah untuk mendidik kita Sarana bagi Allah untuk kemudian Memfasilitasi kebutuhan kita Sampai sarana bagi Allah untuk meminta pertanggungjawaban kita Allahu Akbar Maka kata Rab Sembahlah Rabmu Sembahlah Zat yang telah menciptakanmu Telah memberi riski padamu Telah kemudian menumbuhkan Dan mengembangkanmu, telah memilikimu Telah mengatur segala urusanmu Dan bahkan juga telah Akan nantinya meminta pertanggungjawaban yang dengan menyembah Allah itu yang akan kamu dapatkan adalah ah, alat untuk takut supaya kamu menjadi takwa di dalam tauhid kita kita memahami dengan benar-benar bahwa kalau Allah memerintahkan sesuatu kepada hambanya sebenarnya Allah tidak punya hajat sama sekali atas apakah hambanya memerlu apakah hambanya memenuhi perintah itu atau tidak Allah maha kaya Allah maha perkasa Allah maha agung, maha mulia bahwa kemudian Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah, maka pasti manfaat dari ibadah itu kembali pada hamba bukan untuk Allah Allah maha agung kerajaannya ketika kemudian semua manusia bermufakat, ada konvensi seluruh dunia internasional untuk menjadi orang yang kafir semuanya, tidak berkurang keagungan Allah, demikian pula kalau seluruh dunia kemudian memutuskan bersepakat untuk taat kepada Allah karena saking agungnya Saking luar biasanya, saking tak terhingganya kekuasaan Allah itu, Ketaatan semua manusia yang bersepakat itu juga tidak menambah sedikit pun pada keaguan Allah Subhanahu Wataala. Sesuatu yang tak terhingga ditambahi, apapun kemudian menjadi sesuatu yang penambahan itu sama sekali tidak berarti. Jadi ketika Allah Azza Wajalla memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, maka pasti keyakinan besar kita adalah manfaatnya kembali pada diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu Wataala. La'allakum tatakun supaya kalian bertakwa Allah tidak mengatakan supaya kami Menjadi Tuhan yang diagungkan Allah tidak mengatakan supaya kami menjadi Tuhan yang diakui Allah tidak mengatakan supaya kami ini Disembah di muka bumi, tidak Tetapi Allah ketika memerintahkan ibadah itu Allah berfirman kepada kita La'allakum tatakun supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa Apa itu takwa sehingga Allah Menghendaki kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa Sayyidina Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu pada satu ketika bertanya kepada sahabat agung ahli Al-Quran Ubay bin Ka'ab radiyallahu anhu Umar bertanya kepada Ubay, wahai Ubay apa itu takwa? Maka Ubay bertanya, ya amiral mu'minin, wahai pemimpin orang-orang beriman, pernahkah kau melalui jalanan yang penuh duri dan banyak kemudian onak di sana Dalam keadaan yang tidak terang sempurna tetapi remang-remang saja Kata Syedina Umar, pernah? Maka sahut Ubay, lalu apa yang kau lakukan? Kata Umar, aku berhati-hati Kata Ubay, itulah takwa Jadi ketika ditanya tentang takwa oleh Umar ibn Khattab, Ubay menjawab Pernahkah engkau, wahai Amr mukminin melewati satu jalan yang penuh onak dan duri pada satu keadaan yang remang-remang saja? Maka jawab saidi Naumar, pernah? Sahut Ubay, lalu apa yang kau lakukan? Jawab, merah aku berhati-hati. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Takwa adalah ketika engkau melalui sebuah jalan yang berduri, beronak, dalam keadaan yang samar, tidak terlalu terang. Ada remang di sana. Lalu engkau kemudian berhati-hati. Inilah gambaran tentang kehidupan kita. Kehidupan yang penuh onak, penuh duri, penuh persoalan, penuh tantangan. Penuh berbagai macam hal yang dijadikan oleh Allah sebagai ujian bagi kita. Lalu kemudian kita di sana hendak lulus di dalam ujian itu. Supaya mendapatkan satu balasan sempurna kehidupan yang jauh lebih baik. Daripada yang kita alami sekarang ini di sisi Allah. Maka kita kemudian berhati-hati sepanjang jalan lalakum tetakun supaya kalian bertakwa dan inilah takwa itu takwa adalah sebuah kehidupan yang sempurna di dalam kehidupan dunia yang akan mendapatkan balasan sempurna di dalam kehidupan akhirat takwa adalah sebuah jalan kecil di tengah kehidupan yang pendek untuk meraih kehidupan yang abadi takwa adalah sebuah proses menahan diri untuk Menikmati ketaatan Bukan Jadi gambarannya Kata seseorang kawan Kita hidup ini untuk Menikmati yang penting Di dalam kehidupan, bukan mementingkan yang nikmat Bukan, tetapi menikmati yang penting Kita hidup dalam takwa itu Untuk menikmati yang penting Bukan mementingkan yang nikmat Untuk menunaikan ketaatan Bukan atau menunaikan kewajiban bukan mewajibkan yang tunai-tunai. Jangan-jangan kita hidup ini mementingkan yang nikmat dan mewajibkan balasan-balasan tunai begitu? Tetapi justru sebaliknya takwa itu mengajak kita untuk menikmati yang penting-penting dan juga menunaikan kewajiban-kewajiban. Karena ada kenikmatan-kenikmatan di sana yang akan sangat agung kita rasakan tetapi inilah kita di dalam kehidupan diperintahkan oleh Allah untuk menempuh jalan takwa, membangun takwa dan salah satu jalan yang paling jelas yang Allah gambarkan dalam surah Al Baqarah ini tentang membangun takwa adalah dengan ibadah. Semuanya untuk semua manusia, ibadahlah agar kamu menjadi orang-orang bertakwa. Maka kalau kita maknai semua ibadah yang kita lakukan sebenarnya menjadi jalan bagi kita untuk bertakwa. Terhormat di dunia dan terhormat di akhirat. Salat misalnya, kalau ditanya kemudian kita tentang manfaat salat bagi kita di kehidupan dunia, dia adalah waki masalah inna salat tetanha anil fahsyai wal munkar dan tegakkanlah salat itu karena salat itu bisa mencegahmu dari perbuatan yang keji dan yang munkar. Karena perbuatan yang keji merusak jiwa dan ragamu, perbuatan yang mungkar merugikan sesamamu. Maka salat itu menjagamu dari kedua hal itu yang keji dan yang mungkar. Maka ada yang bertanya, ukuran khusyuknya orang salat itu apa? Ukuran khusyuknya orang salat itu apakah bisa menangis di dalam salatnya? Apakah ukuran khusyuknya orang salat itu kemudian bisa amat syahdu merasakan ibadahnya? Bukan. Ukuran khusyuk yang paling mendasar adalah takwa yaitu kalau dia melakukan sholat subuh mata, maka antara subuh sampai duhur dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholat duhur yang khusyuk maka antara duhur sampai asar dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau dia sholat asar dengan khusyuk maka antara asar dengan maghribnya dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu ukuran khusyuk yang paling mendasar. Dia empirik, terasa apa yang kemudian terjadi, badannya, dampaknya bahawa ketika dia salat dia menjadi insan yang bertakwa karena dalam salatnya dia menghadap Allah merasakan ihsan merasa seakan-akan melihat Allah atau kalau tidak mampu melihat Allah, merasa dilihat selalu oleh Allah, lalu dia bawa itu keluar dari salatnya, sehingga khusyuknya itu menjadikan dia tercegah dari perbuatan keji kata Al-Fahsyah dalam bahasa Arab sering kemudian menjadi penyebutan untuk pelanggaran-pelanggaran dalam perkara-perkara yang sifatnya syahwati Dalam perkara-perkara yang sifatnya hawa nafsu Dalam perkara-perkara yang kemudian Dia keji Keji itu Terhubung dengan biasanya syahwat kemaluannya Atau mungkar Mungkar hubungnya dalam rangka melanggar hak-hak orang lain Baik hak hartanya, hak nyawanya, hak kebebasannya dan segala haknya. Kejadian muka tercegah dia. Maka itulah takwa dalam salat kita menemukan takwa. Demikian pula yang lebih eksplisit disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghayati ibadah itu maka kita akan membangun takwa. Adalah apa yang tadi dibaca oleh Bapak Abdul Halim. Ketika Allah memerintahkan kita ya ayuhan ya ayuhal ladzina amanu Qati ba'alaikumusiyamukama qati'a alalladina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Sangat eksplisit. Ibadah di Surah Al-Baqarah tadi ayat ke-21 untuk membangun takwa. Dan di sini Allah khususkan dan kita akan menyempitkan pembahasan insyaallah dengan puasa itu ibadah untuk membangun sebuah ketakwaan. Ada yang bertanya ibadah itu sifatnya adalah tampak, sedangkan takwa kata Nabi at takwa hauna takwa itu di sini di dalam hati. Apakah sesuatu yang lahir bisa mempengaruhi yang batin sehingga kemudian kita membangun takwa dengan ibadah? Dulu orang menganggap tampilan fisik kita ini sekedar gambaran apa yang terjadi di dalam seakan-akan wajah ini dan anggota badan, bahasa tubuh itu adalah monitornya CPU-nya itu hati seakan-akan CPU saja yang terjadi sebuah proses berbagai macam kemudian yang yang tampil di wajah kita, tampil di bahasa tubuh kita, itu sekedar sekedar ya, penampilan saja, jadi orang dulu berpikir satu arah, bahwa hati mempengaruhi wajah kita sampai kemudian ada penelitian di Jerman tahun 70an penelitiannya sederhana sebenarnya digambarkan dengan sangat unik di sebuah buku yang populer tulisan dari Malcolm Gladwell judulnya The Outliers dia menceritakan bahwa ada penelitian begini sebuah bullpen dibagikan ada 100 responden, ada 100 orang dibagikan masing-masing dapat satu bolpen. 50 orang diminta untuk menggigit bolpen itu dengan gigi. Menggigit bolpen itu dengan gigi. 50 orang diminta untuk menggigit bolpen dengan gigi. 50 orang yang lain diminta untuk menggigit bolpen dengan bibir. Apa bedanya? Yang menggigit ballpointnya dengan gigi, itu terpaksa mengangkat bagian pinggir-pinggir bibirnya sehingga kemudian posenya adalah senyum bentuk wajahnya senyum sementara yang menggigit ballpoint dengan bibir itu kemudian bentuknya cembung ke atas kalau tadi cembung ke bawah, senyum gitu ya Ini cembung ke atas, cemberut Lalu mereka diminta untuk membaca Sebuah cerita yang telah disusun Cerita itu Ceritanya sama yang dibaca Hanya memang di situ dimasukkan Berbagai macam unsur emosi Untuk para pembaca dari cerita itu Apa yang terjadi setelah itu Setelah selesai membaca Mereka diminta meletakkan bolpen dan menggunakannya Untuk menulis kesan tentang cerita Yang luar biasa adalah 50 orang Hampir semuanya, 50 orang yang membaca cerita itu sambil menggigit bolpen dengan gigi Mengatakan ceritanya sangat menarik, indah sekali, bagus Membuat saya merasakan hidup ini penuh makna Kemudian 50 orang yang menggigit bolpen dengan bibir ketika diminta menulis kesan tentang cerita itu Cerita yang sama, mereka mengatakan ceritanya menyedihkan Ceritanya bikin iba, ceritanya bikin nangis, ceritanya bikin saya sedih. Ceritanya bikin saya desperate, gitu. Padahal cerita yang sama. Apa kesimpulan penelitian itu adalah bahwa bukan cuma dalam mempengaruhi luar, tetapi pada manusia terjadi mekanisme sebaliknya. Yang luar pun mempengaruhi yang di dalam. Sehingga benar kata seorang pujangga, Bukan hanya kita itu tersenyum karena kita gembira Tapi kadang-kadang kita bisa kemudian memulai dengan senyum Lalu kita akan gembira Kita bisa tersenyum karena kita gembira Itu benar Itu berarti hati gembira dulu baru kemudian wajah tersenyum Tetapi bisa juga sebaliknya Karena tersenyum, tersenyum, tersenyum Kita menjadi orang yang gembira Kita menjadi orang yang gembira proses itu berbolak-balik. Maka kalau ditanya kenapa kita membangun takwa, takwa yang ada di dalam hati tersembunyi tidak tampak dengan ibadah, sesuatu yang kemudian kita lakukan secara zahir, maka jawabnya adalah di sini. Dia memungkinkan kita bisa membangun sesuatu yang sangat agung di dalam hati kita dengan aktivitas fisik yang kita lakukan pada awalnya. Inilah membangun takwa dengan ibadah. Dan contoh yang diambil pada sore hari ini karena suasana kita Ramadhan Ayat tadi yang dibacakan adalah ayat tentang puasa Surah Al-Baqarah ayat ke-183 Turun awal-awal ketika Rasulullah dan para sahabat telah hijrah ke Madinah Dan Allah memerintahkan Rasulnya Ya ayuhalladina amanu Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikumusiam kama kutiba ala min minkoblikum Diwajibkan atas kalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian La'allakum tentakun supaya kalian bertakwa Perintah ini turun sebelum perintah puasa Ramadan Perintah puasa Ramadan turun di ayat ke-185 Famang Siapa di antara kalian yang hadir pada bulan itu di negeri kalian Atau menyaksikan hadirnya bulan itu Maka hendaklah dia mempuasainya Jadi ayat ke-183 ini apa? Adalah perintah puasa Sebagaimana puasanya orang-orang sebelum kita Kamang putih bahal dinamikoblikum Al-Imam Al-Purtubi dalam Al-Jami'li'ah Kamil Quran menjelaskan tentang tarikh tashriq siam ini. Tentang sejarah bagaimana pensyariatan ibadah puasa. Pada awalnya ketika Rasulullah dan para sahabat datang ke Madinah awal-awal, mereka berjumpa dengan kaum ahli kitab. Mereka ada orang Yahudi, ada orang Nasrani Mereka membaca Taurat dan membaca Injil Sementara di dalam Taurat dan Injil itu tergambar tentang Rasulullah Muhammad SAW Dengan ciri-ciri yang sangat jelas dan detail Tergambar tentang ramalan kedatangan beliau Tempat di mana beliau akan hadir Seperti apa ciri-cirinya sangat jelas dan gamblang. Sampai-sampai Allah mengatakan Mereka itu mengenal Muhammad seperti mengenal anak-anaknya sendiri Maka begitu awal Rasulullah datang ke Madinah, bu, itu yang beliau lakukan adalah harapan dalam hati yang sangat besar. Orang-orang Yahudi dan Nasrani baca Torah dan Injil. Di dalam Torah dan Injil ada ramalan tentang kedatangan saya, kata Nabi. Seharusnya mereka yang paling awal beriman. Seharusnya mereka yang paling awal beriman pada saya. Maka oleh sebab itu, di awal di Madinah, Rasulullah memohon kepada Allah agar beliau dan umatnya disambungkan dengan umat-umat terdahulu. Maka oleh Allah... Diperintahkan supaya bahkan ibadahnya pun menghormati ibadah kaum terdahulu Salat Rasulullah ketika Allah di Madinah diperintahkan menghadap Qiblat Kemana kiblatnya Ke Masjidil Aqsa di Palestina Tempat yang kemudian dihormati oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu Rasulullah dan para sahabat salat menghadap ke Masjidil Aqsa Bahkan dalam penampilan, bukan cuma dalam ibadah Rasulullah itu menampilkan diri beliau dengan pakaian mirip pakaian para ahli kitab. Hatta sampai dalam asy al-Muhammadiyah Imam At-Tirmidzi menyatakan awal Rasulullah di Madinah sisiran beliau saja rambutnya itu nyisir rambutnya itu kayak para ahli kitab. Gimana sisiran ahli kitab ketika itu modelnya adalah disisir tarik ke belakang tanpa belahan. Dulu Rasulullah awalnya di Madinah begitu. Dan juga tentang puasa puasanya kama kutiba al-ladina al mukablikum kata Allah Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, kata Imam Al-Qurqtubi, dalam waktunya dan bahkan dalam tata caranya, persis dengan puasanya Ali Kitab. Yaitu, tata caranya, puasa dimulai sejak bangun tidur, tidak pakai sahur, diakhiri dalam waktu isya, kata beliau. Waktunya ayat ke-184 ayat ke-184 menjelaskan itu Dan ayat ke menjelaskan itu Dan ayat ke-184 Tafsirannya menurut Ibn Abbas anhu Adalah ayam bid Hari-hari putih Tanggal 13, 14, 15 setiap bulan 13, 14, 15 setiap bulan hijriya Dalam setahun maka jumlah puasa setahunnya 36 Dalam riwayat lain Dari Ka'ab Al-Ahbar disampaikan dan puasa yang diikuti Rasulullah sebelumnya juga adalah puasa Yom Kippur. Puasa pada hari di mana Musa dimenangkan oleh Allah atas Fir'aun. Ah. Ini awalnya. Jadi semua ibadah Nabi, bahkan gaya hidup Nabi, gaya berpakaian Nabi, gaya nyisir rambut Nabi, oleh Allah Subhanahu SWT atur semikian rupa supaya mirip dengan ahli kitab. Dengan harapan, ahli kitab itu harapan Nabi, seorang yang penuh harap agar beriman, semua umat Harapannya agar mereka paling awal beriman Soalnya mereka tahu tentang Nabi Dan mereka merasa tersambung ketika Nabi melakukan hal yang mirip dengan apa yang mereka lakukan Tetapi begitu beberapa waktu berada di Madinah Allah subhanahu wa ta'ala membuka kedok mereka Mereka kemudian ternyata justru amat dengki kepada Rasulullah Meskipun tahu bahwa dia adalah Nabi yang dijanjikan Tapi mereka merasa Seharusnya Nabi itu berasal dari keturunan mereka, bukan dari keturunan Ismail. Harusnya dari keturunan Israel, bukan keturunan Ismail. Maka kotbata tilbakdoq umin afwahihim wamatuh fi suduruhum akbar. Kata Allah, telah nyata kebencian keluar dari mulut mereka dan yang disembunyikan hati mereka lebih besar lagi. Al-ana Maka perintah Allah ketika itu sekarang, Hai Muhammad, sudah jelas bagimu mereka tidak mau mengikutimu. Sekarang kamu selisihi mereka. Selisih dalam segala hal Maka dalam ibadah sholatnya Rasulullah yang sudah merindukan Ka'bah Oleh Allah diperintahkan Putar kiblatmu Dari yang semula Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram Sudah enggak sama-sama mereka juga tidak apa-apa Karena mereka sudah sulit untuk diharapkan beriman Menghadap ke Masjidil Haram Ke Ka'bah Maka kalau Bapak Ibu Tindak Haji atau Umrah Ada masjid namanya Masjid Kiblatain, Karena di situ sejarahnya ketika perintah itu turun Sedang dilaksanakan sholat Maka jamaahnya memutar diri Karena perintahnya untuk mengubah kiblat ke arah Masjidil Haram Demikian pula dalam penampilan Rasulullah kemudian mengganti pakaian beliau Semula pakaian beliau adalah seperti pakaian ahli kitab Yang ketika itu Apa istilah kita? Gedombrongan, panjang bu Sampai ada yang kemudian menyentuh tanah Tetapi lalu Rasulullah kemudian diperintahkan untuk mengisi mereka Maka Rasulullah mengangkatnya sampai di atas mata kaki Lalu dalam soal penampilan seperti tadi sisiran rambut Rasulullah yang semula menarik sisiran rambutnya ke belakang tanpa belahan, Kata katanya memateri dalam Syama'il Muhammadiyah sejak itu Rasulullah membelah rambutnya. Kadang-kadang dibelah di bagian tengah, maka belah tengah itu sudah trend mode sejak zaman Nabi begitu ya. Ditarik oleh Nabi menjadi di di di belah bagian tengah, kadang-kadang beliau mengikat bagian belakangnya, mengikat bagian belakangnya menjadi empat bagian. Jadi kalau kita bayangkan sekarang Modis gitu ya Nabi itu Masya Allah indah sekali Nah, hatta juga dalam puasa ini Puasa nanti Allah perintahkan untuk diubah Tapi sebelum kita cerita tentang puasa yang diubah Dengan ayat ke 185 sampai 187 Sejarahnya begini Awalnya puasa diperintahkan dalam ayah mudbit itu Lalu kemudian tata caranya Kehifiahnya adalah Puasa dimulai sejak bangun tidur dan puasa dia akhiri ketika waktu isya, bukan waktu maghrib. Agak berat bagi kita ya. Kita bayangkan kalau di sini jatuh musim panas begitu, kemudian puasanya aturannya masih seperti itu luar biasa. Dan ini dialami oleh orang-orang ansor yang ketika ketika mereka berpuasa mereka tetap bekerja di ladang-ladang mereka. Dan apa akibatnya? Kadang-kadang puasa mereka, kata Imam Al qurtubi menjelaskan, kadang-kadang puasa orang-orang ansor itu kesambung-sambung. Kok bisa? Ya. Mereka pulang menjelang maghrib, habis dari ladangnya kecapean ngurusin kurma, berwudu, sholat maghrib, habis sholat maghrib istilah kita layeh-layeh pak, nungguin isya, berbuka puasa. Ketika layeh-layeh apa yang terjadi? Tidur. Ketika mereka tidur bangun sudah lewat waktu isya. Ketika bangun ujuk-ujuk mata lewat waktu isya apa yang harus mereka lakukan? Boleh makan? Gak boleh, sudah harus puasa untuk hari berikutnya. Kenapa? Karena puasa dimulai dari bangun tidur tidur lagi jadi kalau bangun tidur sudah harus puasa sehingga yang terjadi adalah puasanya orang-orang ansor pada masa itu mereka tersambung-sambung jadi kalau membaca kisah ini kita di Inggris puasa 20 jam jadi ringan basahnya mereka itu puasa sampai bukan cuma 20 jam tapi tersambung dengan hari berikutnya. bahkan per kisah ada seorang sahabat ansor yang puasanya sampai tersambung 3 hari luar biasa sambung-sambung 3 -sambung hari, karena puasa tadi aturannya, dimulai sejak bangun, tidur, melak, itu harus sudah puasa dan kemudian diakhiri ketika waktu isya padahal kadang-kadang menjelang isya tertidur, bangun-bangun sudah lewat waktu isya sehingga tidak sempat berbuka puasa nah, ini yang mereka rasakan ketika itu luar biasa, luar biasa beratnya lalu, ketika Allah memerintahkan untuk selisih hal yang sekarang kamu puasanya dipindah yaitu ke bulan Ramadan yang semula berserak-serak tiga hari, tiga hari, tiga hari, hari tiap bulan Kumpulkan satu bulan, 29 atau 30 hari lah Sisanya yang enam taruh mana? Sisanya yang enam ditaruh di bulan syawal Maka dikatakan siapa yang menyempurnakan puasa Ramadan Lalu puasa enam hari di bulan syawal Maka seakan-akan dia puasa sepanjang tahun Nah, dalam bulan Ramadan itu ketika perintah Faman Siapa di antara kalian yang mempuasai bulan Ramadan itu? Karena bulan Ramadhan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan Untuk membawakan kebenaran itu kepada manusia Siapa mempuasainya? Maka orang-orang ansor itu sudah ketar-ketir Horor banget perintah puasa itu Kenapa? Kalau dulu sih waktu puasanya masih tiga hari Kesambung-sambung masih kuat InsyaAllah Lah kalau sebulan Kemudian terjadi kasus yang sama mereka harus nyambung-nyambung puasa. Mati saya, kata mereka. Mati saya. Maka ketika perintah turun tentang puasa, di bulan Ramadan itu, yakni dikumpulkan di bulan Ramadan, merasa beratlah sahabat-sahabat ansal itu, lalu mereka menghadap Rasulullah SAW, dan aduan mereka itu indah sekali. Ya Rasulullah, Allah, Wahai Rasulullah, Allah itu di mana? Kenapa dia memerintahkan kepada kita sesuatu yang begitu beratnya? Ya Rasulullah Puasa seperti ini berat sekali ya Rasulullah. Saya membayangkan kemarin ketika belum tahu tentang Inggris, waduh, puasa pas musim panas. Pas musim panas, kemudian e, puasanya panjang. Nah, saya membayangkan musim panas kayak di Saudi Arabia. Tapi alhamdulillah begitu ngerti oh Inggris itu 20 derajat sudah panas gitu. Rasanya bersyukur banget itu. Karena ada beberapa kota di kawasan Jazira itu yang kemudian kadang-kadang ekstrim 40, 45 gitu ya Wah, luar biasa beratnya Apa yang dialami oleh para sahabat Ansar itu Dan kemudian mereka bayangkan Aina Allah, Allah dimana ini berat sekali puasanya Rasulullah Gak kuat kalau begini Maka Allah menurunkan ayat ke 186 yang tadi dibaca Apa itu? Wa ida sa'alaka ibadi Anni fa'inni qarib Wa ida sa'alaka dan jika bertanya kepadamu hai Muhammad Mereka itu Tentang aku Anni Nah dalam bahasa Arab Ada komposisi yang namanya ada syarat ada jawab Kalau ada jika Harusnya ada maka Kalau ada jika mereka bertanya Maka jawabnya adalah Maka jawablah olehmu Seharusnya begitu Dalam bentuk-bentuk yang lain Ya salunaka salbi Ikuti dengan kata-kata fakul Maka katakanlah Hei Muhammad bahwa Ayat ini unik Kata Syed Qutub dalam Fidel quran Ayat ini unik Wa ida sa'ala ka'ibad ni'anni Dan jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku Nah seharusnya kalimat normal Kalimat normalnya adalah Fakul inni karib Maka katakanlah Hei Muhammad bahwasanya aku ini indahkan Fakul innikarib kalimat normalnya begitu tetapi perhatikan ayatnya Allah tidak mengatakan faqul innikarib Allah mengatakan fa innikar apa kata setIdut saking ingin menunjukkan betapa dekatnya Allah sampai-sampai Rasulullah sebagai perantara antara Allah dengan hamba-hambanya Rasulullah sebagai pihak yang ditanya dan seharusnya menjawab itu dilesapkan itu dihilangkan sejenak fa innikarib kata Allah Maka sungguh aku ini dekat. Tidak dikatakan. Maka katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Tidak. Tapi Allah mengatakan maka sungguh aku ini dekat. Seakan-akan menghilangkan Rasulullah Allah langsung bicara kepada kita semua. Tidak untuk memerintahkan Rasulnya mengatakan menjelaskan. Jelaskan Muhammad aku ini dekat. Tidak. Tapi kata Allah aku ini dekat. Langsung kepada kita untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka bertanya kepada Muhammad tentang aku Maka aku ini dekat Sangat dekat Lebih dekat daripada urat leher mereka Sehingga mereka tidak perlu berteriak Memanggilku Sehingga mereka dalam bisikan hatinya yang paling dalam pun aku mendengarnya Kadang-kadang kita bertanya Dekat Terus apa ini? Kadang-kadang kita bertanya Gue deket ya sama lo Terus lo ngapain kalau deket sama lu Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita gambaran Kedekatan yang paling indah Dekat untuk apa Uji Allah mengatakan Aku dekat Aku mengabulkan doa Orang-orang yang memohon Kepadaku ketika mereka bermenajah jadi dekatnya bukan cuma dekat-dekat doang Tetapi dekat untuk menjawab doa-doa kita Untuk kemudian mengiakan permintaan-permintaan kita Untuk memenuhi Terutama ketika membaca surat al-fatihah Allah menjawab Bahkan di dalam al-fatihah itu ada kata-kata Alhamdulillahirrabbilalamin Ketika kita membaca begitu Maka kata Allah Hambaku memujiku Ar-Rahmanirrahim Hambaku memuliakanku Maliki yaumiddin Hambaku mengagumkan ia anak buahku, ia anak saing. Hambaku berjanji kepadaMu. Eh, deras syarat Tel Mastakin. Hambaku meminta kepadaMu dan setelah ini semua permintaan hambaku pasti akan terpenuhi. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa doa ketika orang meminta, ketika hamba memohon, ketika hamba bermunajat. Maka terhubung lagi dengan puasa, karena puasa adalah saat dimana doa-doa kita semakin nyaring terdengar di sisi sing arsinya, di sisi singgasananya, semakin dekat untuk dijawab olehnya. Uji buat Allah tentang ida'an. Allah menggambarkan Ramadan ini, puasa ini sebagai terbiah bagi kita untuk menjalin kedekatan kemesraan dengan Allah. Karena hakikatnya orang berdoa itu bukan memberitahu Allah apa kebutuhannya, Allah itu Maha tahu. Gak usah dikasih tahu juga ngerti Berdoa itu ber, Berbincang mesra dengan Allah Agar Allah meridui setiap apa yang diberikannya kepada kita Karena ada orang yang diberi tanpa keredoan Karena ada orang yang kemudian Diberi tetapi sebenarnya Terserah lo mau ngapain cara pergi Karena ada orang yang kemudian Justru Seperti kita ini kadang-kadang Merasa belum dijawab padahal dijawab lebih baik kecuali kita sesak nafas ya pak bu ya kita kan jarang berdoa ya Allah berikan kepada hamba udara untuk bernafas kita jarang berdoa begitu tapi Allah memberi tidak memberi nah apa yang tidak kita minta saja Allah beri selalu maka yang kita minta itu pasti Allah beri dengan sesuatu yang kadang-kadang lebih baik maka kalau ada yang minta ya Allah berikan aku A kata Allah kadang-kadang jawabnya bukan ini ku kasih ya. tidak kata Allah aku kasih yang lebih baik dari A ya namanya B ini sudah ku berikan padamu tapi kadang-kadang kita tetap minta ayah ya Allah yang penting ayah Allah. Padahal yang lebih baik sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita ini menuntut kepada Allah jawaban atas doa-doa kita dan kadang-kadang ketika doa-doa itu benar-benar dikabulkan oleh Allah kita nggak siap. Tekno atau elasan dari Al-Hikam mengisahkan cerita yang sangat membuat saya terkesan. Ada cerita lucu, Pak. Ada ahli ibadah ketika itu berdoa kepada Allah. Ya Allah, doanya begini. Ya Allah, berikan kepada hamba rizki setiap hari berupa dua potong roti, segelas susu dan segelas air tanpa hamba harus bekerja. Dengan begitu, hamba akan berhusuk beribadah kepadaMu. Jadi kata si ahli ibadah ini apa Bu? Ya Allah berikan kepada hamba setiap hari rizki, dua potong roti, segelas air dan segelas susu Dengan hamba tidak usah bekerja, sehingga dengan begitu hamba lebih khusyuk beribadah padang Lalu Allah kabulkan doanya Gimana cara Allah mengabulkan? Allah lebih tahu bagaimana cara mengabulkan doanya Cara mengabulkan doa si ahli ibadah ini adalah dia kena fitnah masuk penjara di penjara dapat langsung gratis dua potong roti, segelas air, segelas susu tiap hari, gak usah bekerja pasti dikasih sesuai dengan yang dia minta dua potong roti, segelas air, segelas susu tanpa bekerja dengan begitu dia lebih khusyuk beribadah kepada Allah. Tapi apa yang dilakukan si Ali ibadah ini begitu sampai di penjara? Ya Allah, kalau saya difitnah begini, apa salah saya ya Allah? Tiap hari yang dia lakukan mengutuk Ya Allah, mengutuk Ya Allah, mengutuk Ya Allah. Padahal dia masuk penjara gara-gara doanya. Jangan-jangan kita ini tidak siap juga kalau Allah mengabulkan doa-doa kita? Ada kawan di Jakarta cerita, saya berdoa kepada Allah, doanya benar, tapi saya merasa tidak siap ketika dikabulkan. Apa itu doanya? Ya Allah, karuniakan kepada kami rizki yang barokah. Setelah itu apa yang terjadi? Mobilnya hilang Pak. Terus kawan kerjanya bawa lari modal. Terus ada musibah apa lagi musibah apa lagi musibah apa lagi? Kemarin doa apa sih kamu gitu kan? <tuh -tuh -tuh> Ditanya aku berdoa minta kepada Allah rizki yang barokah. Pantas makanya yang tidak barokah dibersihin gitu. <tuh -tuh> maka inilah doa ujimu pasti Allah itu menjanjikan Allah pasti mengabulkan doa kita jadi kalau ada orang yang merasa aku doanya tidak dikabulkan itu namanya kemudian tanda bahawa dia tidak mengerti sama ada teman datang-datang datang nangis gitu kan Allah tidak adil loh kenapa kalau Allah tidak adil Karena, coba bayangin, saya itu minta kepada Allah Hal yang sederhana banget, bayangin coba Cuma minta satu hal sederhana aja Saya itu sholatnya rajin Saya itu sedekahnya terus menerus Sholat dua juga, kiamulah juga, puasa sunnah juga Kemarin bahkan saya umroh Doa di Multazam, doa di rogo Masa saya sekarang belum digabungkan juga Tuh lihat dia, sholatnya jarang Sedekah gak pernah gitu ya. Tapi begitu hari ini letup, Pengen apa, hari berikutnya sudah kesampaian Maksudnya Allah gak adil, kalau begitu caranya Wah, pertanyaan begini susah dijawab Mau dijawab, ente kali Terlalu GR Tentang ibadahnya gitu. Makin desperate itu, makin sakit hati dia Lalu saya jawabin gini Pernah gak didatengin pengamen? Apa hubungannya? Iya, tahu, pengen tau aja Pernah gak didatengin pengamen? Iya, ini kalau di Indonesia ya. Gimana kalau anda didatengin pengamen Soalnya ceng cempreng, kacau, balos, ngoparoh, serak Menyakitkan Bikin mual, bikin pengen muntah. Apa yang Anda lakukan di depan pengamen yang seperti itu? Kata dia apa? Saya kasih cepat-cepat uang kecil biar cepat pergi. Terus, kalau ada pengamen, saya tahu dia suka EBIT GAD, makanya saya tanya. Kalau ada pengamen, suaranya 100% berikut EBIT GAD. Apa yang kamu lakukan? Wah, kalau begitu saya request lagi. Lagu pertama selesai, tambah lagu kedua, tambah lagu ketiga, tambah lagu keempat. Baru saya kasih nanti. Dan itu ngasihnya beda sama yang tadi, kan? Beda kadang-kadang mungkin Allah begitu ya saya bilang maksudnya kalau ada hamba jahat keji jelek nggak taat berdoa sama Allah ya Allah minta ini maka kata Allah sama malaikat apa cepet kasih cepet kasih aku mau nihat mukanya gitu tetapi kalau ada hamba yang kemudian baik hati tidak sombong gemar menabung gitu ya Salah, berbakti, taat, bertakwa, minta kepada Allah sesuatu. Maka kata Allah kepada malaikat apa? jangan dikasih dulu, aku suka. Ya. Jangan dikasih dulu. Ada request lagu berikutnya. Terus ada teman yang jatuh, emang Allah begitu? yang enggak mesti. Sebenarnya. Belum tentu juga. Ini kan bahawa kita berpasang kebaik kepada Allah. jadi kita memohon kepada Allah wajib da'watud da'i tadi. Allah menjanjikan aku jawab kok semua doa pinta hamba ketika mereka memohon kepada-Ku itu. Dijawab semua Allah Bahwa jawabnya tadi, ini ku kasih yang lebih baik. Kamu itu orang baik, makanya enggak layak dapat begituan. Kamu pantasnya dapat yang lebih besar gitu. Kamu pantasnya dapat yang lebih agung. Ujubud da'watud da'i da'i. Tapi jangan-jangan memang kemudian kita doanya terhalang, terhijab. Nanti dulu. Sebelum GR bahwa kita ini orang baik Yang kemudian Allah nunda-nunda ngasihnya Biar kita terus bermungajat Kita perlu pertanyakan Jangan-jangan kita memang orang yang terhalang doanya Apa yang bisa menghalangi dengan doa? Sampainya doa kepada Allah Ada hubungannya dengan puasa Satu hari Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas Seorang sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal karena bidikan panahnya yang jitu Keteguhannya dalam berislam sejak mula Sampai rela ketika diboikot di Syekh Ibn Talib itu Makan dedaunan dan akar-akaran Sampai dia bilang Kami dulu belum kotoran kayak kambing Demi mempertahankan Islam ini Saat bin Nabi Wapas satu malam itu menjagai Nabi Menjagai Rasulullah SAW Di tenda beliau dalam sebuah perjalanan Nah saat bin Nabi Wapas ini orang yang inisiatifnya tinggi di dalam bertugas nggak cuma menjagai meskipun tugas utamanya cuma menjagai tapi apa yang dilakukan dia cari bejana dia isi air penuh kenapa dia tahu nabi biasanya tengah malam sholat malam sehingga apa dia siapkan air wudhunya begitu nabi keluar mau cari air wuduk saat sudah siap ya rasulullah mau wuduk ini diberikan oleh sahabat Nabi Rasulullah merasa bahagia sekali saat ngerti banget gitu ya begitu selesai wuduk maka Rasulullah menawarkan hey, saat mintalah doa apa aku akan mendoakan untukmu kamu pengen didoakan supaya apa? Bu, kalau ditawari Nabi, Nabi lo yang menawari Kamu mau saya doain, kamu minta didoain supaya apa? <tuk> masuk surga, ada <tuk> diu Ada Pak, Bu? Kira-kira minta doa apa sama Nabi? Kalau Nabi mau doain kita, kita minta didoakan supaya apa? Khusus ini doanya Ada yang minta masuk surga, ada lagi Bu? kayaknya pol-polnya itu ya tapi kalah kalah kalah cerdas sama saat bin Abi Waqas kenapa? karena saat bin Abi Waqas mintanya gini Ya Rasulullah doakan agar semua doa saya mustajab pinter gak itu? pinter banget memang kelasnya sahabat beda dengan kita gitu ya cerdas gitu maka saat bin Abi Waqas mengatakan Ya Rasulullah doakan agar semua doa saya mustajab Rasulullah senyum dalam hati mungkin tak jub juga ini orang pintar benar gitu. Maka Rasulullah mengatakan pada saat Nabi Opas, Ya saat, tapi bantu aku dengan memperbaiki makananmu. Apa kata Nabi kepada orang yang minta supaya doanya itu, Didoakan supaya doanya semuanya mustahabah, Kata Nabi, bantulah aku hasaat dengan memperbaiki makanan. Apa hubungannya makanan sama doa dengan puasa kita? Nabi, satu saat di depan para sahabat membaca ayat, Kulumu mimma halalan thayyiban. Allah berfirman, makanlah dari apa yang Kami rizkikan kepadamu dengan halal dan dengan thayyib. Lalu nanti bercerita ketika itu. Dulu ada orang sebelum kalian. Dia satu musafir bepergian. Orang bepergian doanya mustajab. Jadi kalau Bapak Ibu sedang musafar Bapak-bapak DPD sedang musafar ini bepergian gitu ya. Doanya mustajab. Doa kata Nabi bahkan dia puasa. Sudah safar puasa lagi. Orang safar sebenarnya dapat dispensasi, dapat ruksah dari Allah. Tetapi karena ayat puasa itu ruksahnya terbatas. Ruksahnya itu Syarat dan ketentuan berlaku yaitu bahwa ada kata-kata wa anta sumu khairu lakum. Beda dengan salat. Salat itu ruksahnya terutamakan diambil. Tapi puasa ruksahnya ada kata-kata wa antar sumu lakum. Kalau kalian puasa itu lebih baik buat kalian. Maka orang ini sudah safar puasa pula. Yang ketiga, Nah puasa orang kan doanya mustajab ya. Hadisnya sahih. Orang yang berpuasa sampai berbuka doanya mustajab. Tiga, dia terdolimi. Kenapa? Di tengah perjalanan di gurun pasir dirampok orang bekalnya. Jadi sudah musafir, berpuasa, Terdolimi pula. Itu luar biasa doanya. Doanya mengguncang arsy Mustajab. Yang keempat, dia mengedahkan tangan ke langit dan berdoa, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Wahai Tuhan ku, Wahai Tuhan ku, Wahai Tuhan ku. Di mana ada hadis menyebutkan kalau ada orang tangan diangkat ke atas meminta pada Allah, Allah malu kalau sampai tidak nasi, Allah yang malu kalau sampai tidak nasi. Nah, seharusnya orang ini dapat empat keutamaan sehingga doanya mustajab. Empat keutamaan. Tapi apa kata Nabi tentang orang ini? Tapi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Sementara dia makan dari yang haram. Sementara pakaiannya dari yang haram. Tapi bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Sementara dia makan dari yang haram. Pakaiannya juga dari yang haram. Yang haram itu menghalangi kemesraan kita dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka puasa ini tarbiyah betul-betul soal bagaimana kita bermesra dengan Allah. Karena selama puasa, jangankan yang... Haram Pak, yang halal aja kita gak mau makan Jangankan yang haram Yang halal aja kita gak mau makan Apa mau Bu? Sini kasih 100 pon Sekarang makan, ayo bija. Dibayar 100 pon untuk Membatalkan puasa mau? Sayang banget, kenapa? Karena kata Nabi Alaihi Wasallam, jangan mudah-mudah Kita membatalkan puasa kata Nabi Satu hari Ramadan itu Puasanya dibatalkan sengaja tanpa udur Diganti sepanjang hidup puasa Gak putus-putus juga, gak terganti Saking besarnya satu hari Ramadan itu Sampai kalau masih kita punya sisa umur Ditebus seumur hidup puasa tanpa henti Padahal gak mungkin karena pasti berhenti Soal idul fitri, idul atas gitu ya nah, Itu sesuatu yang kemudian Sangat aku Kan gak mungkin kita siang-siang Jam satu gitu ya Buka kulkas makan es krim Kemudian ambil sapu tangan, gosok-gosok bibirnya ketemu anak-anak Iya ya Allah anak-anak panas banget ya puasanya ya gitu Gak mungkin kita Kita ngerti banget Bahkan berwudus saja hati-hati banget berkumurnya Sikat gigi aja dihemat Berkurang jadwalnya sikat gigi ya Bu ya, Karena kenapa kok gak sikat gigi pas puasa Biar bau kasturnya murni gitu, Katanya kan orang berpuasa Nafasnya di sisi Allah lebih harum Daripada kasturi Tapi di sisi manusia kan tidak gitu. Tetap harus di, dirawat Nah Bapak Ibn Rahmatya Allah Ternyata kita yang halal saja tidak sudi selama berpuasa itu Sama sekali tidak sudi. Dan bahkan hatta pada kesadaran orang yang tidak sedikit itu, misalnya, kenapa sih kamu nggak mau e, nyicil makan dulu sebelum pergi acara buka bersama? Kenapa alasannya? Karena pasti buka bersamanya tidak seenak yang benar-benar puasa. Kalau sudah mencicipi duluan itu, itu buka puasanya tidak seenak yang kemudian benar-benar berpuasa. Makanya kalau di... Indonesia saya sering menasihatkan para bujangan dan para perawan jangan mencicipi dulu nanti berbukanya tidak senikmat ya berpuasa gitu ini serius kita, luar biasanya kita selama Ramadan karena kita tahu Allah maha melihat maka sampai-sampai yang namanya puasa itu ibadah yang tidak bisa dipamerkan mau pamer apa coba kalau sholat kan bisa dipamerin panjang-panjangin gitu kan bacaannya fasih-fasihin gitu kan? itu sholat bisa dipamerin tapi puasa mau pamer apanya coba Uh, aku puasanya keren loh kenapa? soalnya sahurnya jam 12 bukanya 11.30 12 malam sahur bukanya 11.30 malah keliru lagi kenapa? sunahnya kan menyegerakan berbuka mengakhirkan makan sahur buat apa gagah-gagahan sahurnya di awal-awalin gitu ya bukanya di akhir-akhirin enggak keren juga Mau mamarin apanya coba puasa Mamarin lemesnya Aduh lemas banget ya puasa Gak keren lagi Mau mamarin gagahnya mmm, Aku puasa loh gagah banget gitu Gak keren juga Jadi apa yang mau dipamerkan dalam puasa ini Hanya Allah yang melihat puasa kita Yang melihat kita. Sampai-sampai Allah berfirman dalam sebuah hadits kunci Kalau ibadah-ibadah lain silakan sih Manusia mau ngitung-ngitung pahalanya buat mereka deh Tapi yang namanya puasa Untuk aku yang memberi pahalanya langsung Sangat abang Nah di puasa itu kita berlatih bermesra dengan Allah yang halal saja tidak sudi makanya aneh kalau ada orang yang bisa berpuasa tapi tidak bisa menahan dirinya dari mengkorupsi yang haram mengambil hak orang lain mencuri uang negara mengambil suap kok bisa padahal dia puasa dalam puasa itu dia latihan yang halal saja gak mau kok bisa-bisanya yang haram mau Teruahnya di situ kemesahan dengan Allah, kita lupa bahwa setitik barang haram tumbuh di daging, maka kata s-Siddiq, mengutip dari Nabi Alaihi Wasallam tidak ada tempat yang lebih layak daripada neraka untuk daging yang tumbuh dari barang haram itu Imam Syafi'i pernah ditanya Imam, kalau kita makan barang haram tapi kita gak ngertikan, gak apa-apa ya kata Imam Syafi'i, insyaAllah tidak berdosa, tapi dampaknya akan terasa Hah? kata orang itu maksudnya bagaimana? kalau tubuhnya tumbuh ada barang haram di sana, kata Imam Syafi'i Kalau matamu di sana ada barang haram yang tumbuh di matamu Maka matamu akan lebih suka menyaksikan yang haram daripada membaca Al-Quran Kalau telingamu itu tumbuh dari barang haram Maka telingamu akan lebih suka mendengar yang haram daripada mendengarkan kalimat kebaikan Kalau lisanmu itu tumbuh dari yang haram Maka lisanmu akan lebih suka mengatakan yang buruk daripada kebenaran Kalau kemudian tanganmu itu tertumbuh dari yang haram Maka dia akan lebih ringan melakukan keburukan tapi berat melakukan ketaatan. Kalau kakimu tumbuh dari daging itu yang dari rizki yang haram, maka dia akan lebih ringan melangkah ke tempat maksiat daripada ke tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i. Bahkan ketika kita tahu bahwa itu adalah barang haram. Maka kenapa kita ingin meraih takwa dengan ibadah karena ibadah di sini sampai saking zahirnya, padahal yang sangat zahirnya mengajari kita tentang kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Soal makan sejauh hubungannya adalah soal kemesraan dengan Allah. Ketika kita tidak peduli lagi soal makanan kita, maka Allah juga tidak peduli dengan kemesraan, tidak peduli dengan doa-doa kita. Di Jakarta ada kalimat yang sangat-sangat saya sering ingatkan jangan sampai terucap dari lisan seorang yang beriman apa itu? Cari yang halal, cari yang haram aja susah, Pak, apalagi yang halal. Cari yang haram aja susah, Pak, apalagi yang halal. Kalimat yang tidak pantas keluar dari lisan beriman. Halal ini soal keserahan dengan Allah SWT Maka dulu waktu kecil ngaji fikir syafi'iyah Ada pembatal-pembatal puasa Nah waktu itu siap uh, Makan, minum, uh, berhubungan seks Kemudian di dalam pembahasan fikir syafi'iyah itu ada muntah dengan sengaja Waktu kecil kan saya bingung Ini orang blow on benar muntah dengan sengaja Muntah kan enggak enak, kenapa dengan sengaja gitu sampai akhirnya saya temukan di kitab-kitab syirah cerita-cerita tentang betapa hati-hatinya orang sebelum kita soal apa yang masuk ke dalam perutnya. Sediakan Abu Bakar sedikit satu hari pulang biasanya istrinya sudah menyiapkan makanan di meja tapi ketika itu istri sedang di belakang dan di meja sudah ada hidangan langsung beliau makan istri keluar membawa hidangan loh kok sudah makan iya ini bukan kamu yang nyiapkan bukan bukan itu hadirin tetangga Ibn Alillahi Ketak Bokar Sebentar, sebentar Maka Bokar menemui tetangga yang dimaksud Salah, Pak Mohon maaf tadi ngediain buat istri saya ya Makanannya, iya Oh, itu Bapak sendiri yang masak dari Bapak sendiri oh, Enggak Itu dari tetangga juga hadiah ya? Betul. Itulah sealabat zaman dulu gitu ya Pak ya Kalau mereka dapat hadiah itu merasa Ih, kayaknya tetangga sebelah lebih berhak deh gitu Maka hadiah dihadiain, hadiah dihadiain, hadiah dihadiain ketika kemudian ditanya lagi ke tetangga sebelah yang menghadiahkan, itu Pak, tadi ngadiahin ke tetangga ya makanannya, iya itu dari bapak sendiri, bapak yang masak, enggak saya juga dapat hadiah, cuman saya merasa beliau kayaknya lebih berhak dapat makanya saya hadiahkan beliau, oh, terus dari mana Pak? dari sebelah lagi datangin lagi sebelahnya sampai enam orang dan orang kena mengatakan itu hadiah dari tetangga sebelah dan itu dari pekerjaannya apa pekerjaannya? kahin dukun kaget, tersentak, sedang abuakan lalu dia permisi, minta maaf setelah itu kemudian dia menyelinap pergi ke tempat sepi agar tidak dilihat oleh orang-orang yang memberi hadiah itu agar tidak tersinggung apa yang dilakukan? dia masukkan dua jari sampai ke bagian dalam dari mulutnya, dia muntahkan keluar makanan karena takutnya, kalau itu sampai tumbuh dari barang haram maka akan kemudian menjadi pengaruh bagi tubuhnya, ada yang tanya kalau sudah terlanjur bertahun-tahun yang lalu makan haram gimana tobatnya gitu Masa mesti dimuntahin lagi? Yang keluar udah beda lagi kan? gitu Imam Anawai dalam syarat sahih muslim menjawab, kata beliau untuk bertobat dari makanan haram yang diasup di masa lalu, caranya adalah dengan banyak berpuasa, lalu di dalam puasa itu melakukan berbagai macam aktivitas ketaatan, semoga dengan permohonan kita kepada Allah, yang terbakar itu adalah bagian-bagian daging yang berasal dari barang haram. Jadi dengan puasa itu ada kalori yang terbakar itu, bagian yang terbakar itu adalah semoga yang berasal dari barang Nah, ujian budakwa tidak ada Kata Allah, aku kabulkan pinta hamba ku ketika berdoa bermesra. Syaratnya apa? Valias taji wali waliyub minubi. Andalah mereka kemudian menulis seruan ku dan seruan pertama tentang ramadhan adalah soal makan itu tadi. Perbaiki makanan kita dari sumbernya yang halal, dari makan yang halal, agar kemudian kemesraan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terjamin. Waliuk minulbilan Allah beriman kepada Allah mengajar syurut supaya mereka senantiasa berada dalam kebenaran, supaya mereka senantiasa terbimbing, terberikan petunjuk kepada mereka. Lancar hubungan antar langit dengan bumi itu. Lancar sinyal kita dengan arsy. Lancar doa doa kita kepada Allah dan bimbingan bimbingan Allah kepada kita. Jadi. Ada orang memaknai puasa jauh-jauh amat Puasa itu maknanya pertama dekat sekali Yaitu perut kita Apakah perut kita sudah dipuasakan Sampai ke bulan-bulan selanjutnya Sampai pada soal-soal tadi Keengganan kita pada yang haram Kepada yang syubhat, Kepada yang tidak jelas Ini membangun takwa Dan membangun takwa Dalam ibadah puasa ini yang kedua adalah Setelah soal perut, soal mulut ada perut, mulut dipuasai, ini masih saluran pencerahan aja kita tidak usah jauh-jauh ngomongnya, -jauh ini masih saluran pencerahan saja soal mulut juga, karena Imam An-Nawawi dalam syara-syara muslim mencantumkan riwayat yang sangat mengerikan mengerikannya kenapa? ini mohon maaf kalau ceritanya agak berat didengar zaman Nabi dalam riwayat itu disebutkan ada dua orang wanita puasa, mohon maaf bukan bias gender, tapi memang dalam cerita itu wanita dua orang wanita ini puasa, puasanya sampai dehidrasi berat parah sampai nyari sekarat. Bayangin puasa sampai nyari sekarat gitu. Mungkin pas puncak musim panas gitu ya, panjang puasanya, tinggi suhunya di sana. Kemudian juga mungkin juga dia masih termasuk orang-orang ansor yang kesambung puasanya gitu. Diangkutlah dua orang ini ke hadapan Nabi, Brok gitu. Kemudian dimintakan izin ya Rasulullah, dua orang ini puasa ya Rasulullah, tapi sudah kayak begini sakaratul maut begini. Bagaimana kalau kita kasih makan? Kasih aja ya Rasulullah. Dipaterin aja puasanya nabi itu biasanya pengasih penyayang, ra'uf lembut sekali hatinya, kalau melihat begitu gak bakalan tega tapi luar biasanya ketika itu apa yang terjadi pada beliau beliau memalingkan wajah sahabat takjub, hah? oh bisa begitu nabi, gak kayak biasanya, maka sahabat ini kemudian mencari lagi beliau, ya rasulullah tolong, ya rasulullah kasihan ya rasulullah gimana ini ya rasulullah memalingkan muka lagi sampai tiga kali beliau memalikkan muka, baru pada ketiga kali memalingkan muka, lalu beliau bersabda datangkan mangkok ke sini, bawakan mangkok tanyakan sahabat, diisi apa mangkoknya ya Rasulullah kata Nabi tidak, mangkok saja maka dibawakan mangkok ke depan Rasulullah, mangkok itu dipegang oleh Rasulullah, apa yang beliau lakukan, beliau panggil orang pertama sini, sudah dalam keadaan lemas beliau. beliau suruh sahabat untuk menahan begini lalu beliau kemudian letakkan mangkok itu di depan mulut sahabat wanita yang puru-puruasa pu pu ini nabi mengatakan apa? Kamu, kamu sekarang muntahlah Kita bertanya-tanya, sudah orang sakitnya kayak begitu lepas mau mati disuruh muntahlah gitu. Tapi nanti kalau kita belajar di Tibun Nabawi, Ibnu Qayyim menulis, muntah adalah satu jalan mengeluarkan racun. Salah satu metode pengeluaran racun. Pada kasus-kasus medis tertentu kata Ibnu Qayyim, memang orang harus dimuntahkan supaya racunnya keluar. Ternyata Rasulullah mengambil itu. Kesulungan perintahkan muntah, kamu sekarang muntah. Apa yang terjadi ketika dia disogok bagian sini, dijolok bagian apa? Pangkal mulutnya, dia muntah. Yang keluar mau cerita nggak tiga ini, bu? Mohon Maaf. Yang keluar adalah sisa makanan busuk ada sedikit, tapi yang lebih banyak adalah serpihan-serpihan daging bagian dalam saluran pencernaan yang kemudian sudah membusuk, ada darah dan nanah di situ. Busuk sekali baunya, penuh sepuluh aku. Ini ini memang harus dikeluarkan, gitu kan? Dan Rasulullah ambil, lalu mangkuk ini diberikan kepada orang kedua, kamu sekarang muntah juga. Nah yang ini gak usah digini, ini kira-kira bayangkan kita itu. Lihat itu aja sudah muntah gitu. Akhirnya muntah juga, dia yang keluar sama menjijikkannya. Maka setelah itu Rasulullah angkat ke atas. Apa kata Nabi? Lihat dua saudari kalian ini. Mereka berpuasa, menjaga dirinya dari yang halal. Yang halal mereka tidak sudi memakan. Daging-daging, yang dihalalkan Allah mereka tidak sudi memakan tetapi mereka membatalkan puasa dengan daging yang diharamkan Allah yaitu daging saudaranya seakan-akan kata Nabi ketika mereka datang aku masih bisa melihat di sela-sela gigi mereka bertempelan daging-daging berkeisteraan apa kata Nabi dua orang ini puasa tapi ngabuburitnya itu gosip aja Mengibah aja, menggunjing aja, terus menerus. Maka oleh Nabi dikeluarkan. Maka demi Allah, sumpah Nabi. Demi Allah, yang masuk ke mulut mereka yakni daging bangke saudaranya. Ayuhan buah hadu kum ayakulalah maakihi mayita. Memangnya kalau kamu suka salah seorang di antara kamu memakan daging bangke saudaranya yang sudah mati, yang membusuk, yang bernara, yang berbelatung menjijikan itu, mau? Kan itu kamu tidak akan mau. Ini kata Nabi yang masuk ini lebih menjijikan daripada yang keluar ni tadi. Padahal yang keluar tadi darah, nanak, uh, menjijikan bawah. Jadi Allah aku bersumpah, ini yang masuk, lebih menjijikan daripada. Maka setelah jaga perut, membangun takwa dalam ibadah puasa kita adalah jaga mulut. Alangkah banyaknya, kata Syedina si Mu'ad bin Jabal, orang tersungkah ke neraka kerana mulutnya. Alangkah banyaknya ucapan yang dianggap biasa-biasa saja. Sebenarnya, Bisa membuat seseorang terjauh dari surga dalam jarak yang dia tidak bisa lagi mencium bau wanginya. Alangkah banyaknya karena lisan itu orang menjadi yang muflis, yang bangkrut, hatta pun ketika mereka di dunia adalah ahli ibadah. Maka Nabi menceritakan ada orang datang ke, ada kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia membawa kebaikan kebaikannya bergunung-gunung, sholatnya segunung uhud, puasanya segunung uhud, sedekahnya segunung uhud, gede berat ibadahnya itu. Bangga sudah Tapi begini sampai di hadapan Allah Tiba-tiba ada barisan antri Barisan apa ini? Bukan barisan sakit hati Meskipun mungkin mereka juga pernah sakit hati Tapi mereka adalah barisan pengubat. Ya Allah Di dunia dia pernah dulu menggalimi aku Atau di dunia dia dulu pernah menggunjing aku Menggosipkan aku Membicarakan keburukan-keburukanku Menyebarkan aib-aibku Ya Lalu apa yang harus dilakukan? Kata Allah Untuk keadilan Ambil kebaikannya Tambahkan pada kebaikanmu diambil kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dikunci di dalimi di di itu pada pengungkat pengungkat itu sampai habis begitu habis antriannya masih banyak celaka terus gimana sekarang ya Allah saya masih mau nonton lah kebaikannya habis gimana dong kita maka kata Allah ambil dosamu berikan kepadanya ambil dosamu berikan kepadanya berikanlah dosa itu muflis karena disangka Maka Allah berfirman di dalam surah al-abat, walisana wa syafatih. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan lisan bagi kita dan juga dua bibir. <tuh> mata ini diberi penutup, namanya kelopak. Kelopak mata ini penutupnya sepasang atas bawah. Mulut juga diberi penutup. Kemaluan diberi penutup oleh Allah berupa kaki. <tuh> nah, mata dan kemaluan itu penutupnya cuma sepasang-sepasang. Kelopak mata Maksudnya Allah menciptakan mata Dengan kelopak-kelopak ini Agar apa? Tutup matamu kalau itu haram Buka matamu kalau itu memang halal Hanya pandang yang halal-halal -hal saja Kalau kemudian Kemaluan, maka tutupnya kaki Tutup kemaluanmu kalau itu hal Yang diharamkan Allah, buka kalau memang Dihalalkan, kan? Itu ibadah Tapi untuk yang namanya Lisan, Allah itu Bikin penutupnya itu dua pasang Apa saja itu? Bibir Dan barisan gigi kalau sudah enggak punya gigi, gusi, Penutupnya dua pasang. Saking berbahayanya ini mulut, itu penutupnya dua pasang. Kalau mata penutupnya cuma satu, kemaluan penutupnya cuma sepasang. Yang namanya mulut itu penutupnya dua pasang. Masya Allah. Bibir sepasang, barisan gigi sepasang. Kalau salah satu ditutupkan, kita kan sudah enggak bisa ngomong. Ini sebuah gambaran betapa berbahayanya Lisan sampai-sampai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan Doa pasang penutup Dan puasa kita Yang kita ingin membangun takwa dengan ibadah puasa itu Melatihkan kita untuk itu juga Memberikan makna kepada kita Untuk bertakwa dalam soal lisan kita Masih ut-ut yang lain juga harus dipuasakan Kalau ada perut dipuasakan Mulut dipuasakan Sikup dipuasakan lutut dipuasakan gitu ya Semuanya dipuasakan maka dia adalah sebuah proses membangun takwa dengan ibadah. Inilah tewa bicaraan kita. InsyaAllah kita lanjutkan pekan depan dalam membangun takwa dengan kebersamaan. Karena kebersamaan itu tidak mudah. Karena bersama dengan orang-orang yang benar itu kadang-kadang lebih nyebelin daripada bersama orang orang tidak benar. Karena orang-orang benar itu maka ada firman Allah surat taubah, ya'iyah ladhina amuntakullah wa kunu masadikin. Ma Bertakwalah kepada Allah dan bersama lah orang-orang benar karena bersama orang-orang benar itu tidak mudah, hatta bahkan sangat indah Allah mewasiatkan Nabi-Nya untuk bersabar bersama orang-orang benar karena bersabar bersama orang-orang benar itu satu keniscayaan. kalau kita mau pergi jauh kalau kita mau pergi cepat kata peribahasa Arab, pergilah sendiri kalau mau pergi cepat tapi kalau mau pergi jauh pergilah bareng-bareng Karena dengan bareng-bareng itu tidak terasa jauhnya. Meskipun pasti lebih lama daripada pergi sendiri. Kenapa? Baru lima menit ada yang pamit ke toilet gitu ya. Baru lima menit ada yang mau beli permen, gitu ya. Sepuluh menit kemudian ada yang mau ke toilet lagi. Kok enggak sekalian tadi? Kalau saya sekarang, kok tadi gitu. Dan lain sebagainya gitu. Bersama itu pasti lebih lama. Bersama itu lebih membutuhkan kesabaran. Dan kata orang Arab lagi, kalau mau sampai ketujuan, pilihlah pemimpin. Jadi ini satu kenisayaan begitu Insya Allah kita lanjutkan membahasan kita Setelah membangun takwa dengan ibadah ini Kita perlu membangun takwa dengan kebersamaan Ketika kita membangun takwa dengan ibadah Kita beramal pribadi dengan anggota badan kita Dengan penuh penghayatan Ketika membangun takwa dengan kebersamaan Kita berada di antara orang benar Yang kadang-kadang kebersamaan itu Mengantarkan kita kepada satu titik Satu kedudukan yang tidak dicapai Hanya dengan amal kita pribadi Insya Allah Demikian yang dapat saya sampaikan banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahul ma'afiyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita dengarkan urayan bagian pertama dari seri membangun takwa yang hari ini dengan sisi ibadah membangun takwa dengan ibadah. Kami buka sesi untuk tanya-jawab um, Kita utamakan dulu Kita prioritaskan pertanyaan-pertanyaan Yang terkait dengan bahan yang disampaikan tadi Kemudian kalau ada uh, Di antara kita yang ingin bertanya hal-hal lain Tentu tidak tertutup um, Sebagai penghormatan Kami Memakai sistem Atau memakai tradisi Lady First Kalau ada ibu-ibu yang ingin bertanya duluan Kami beri kesempatan Di depan Ibu-ibu Ada yang mau bertanya silakan Atau mau muncarna dulu Tidak apa Nanti mungkin setelah ada pertanyaan Dari bapak-bapak Sekalian hadirin Ada yang mau bertanya mau mendapatkan penjelasan mau mengklarifikasi dan sebagainya dari apa yang disampaikan tadi silakan eh <tuh> ya, penanya pertama Mas Bodi Assalamualaikum <tuh> <tuh> Ustaz ini masalah yang kita ada mungkin sebagian besar juga Ya, yeah. oke. Okay. Waktu puasa yang kita gunakan sangat panjang. Beberapa ustazah yang lain atau ustazah lain mengatakan bahwa kita bisa menggunakan dengan negara yang paling dekat. Saya lihat di sini yang paling dekat Maroko. Apakah itu ada suatu gambaran penjelasan ataupun daripada okay. yang lain-lain? Dari Qur'an juga ada sih orangnya. Ini dihadir sih. Silahkan. Baik. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Saya lanjutkan sedikit tadi pembahasannya, bahwa setelah ada keluhan, di mana Allah, gitu ya? Allah mahaman dengan maka Allah turunkan aturan baru tentang kuasa. Baru ketika itu. Sekarang sudah kita pakai terus. Yaitu surah Al-Baqarah, ayat ke-187. Dimulai dengan sesuatu yang sensitif. Alimallahu annakum takhtanuna al-fusakum. Yaitu, ketika saya dengar Umar, Ya Rasulullah tidak kuat, Ya Rasulullah kalau sebulan pray, kalau sebulan kemudian libur dengan istri itu tidak kuat, Ya Rasulullah. Kalau dulu tiga hari masih kuat, Ya Rasulullah. Kalau sebulan tidak kuat, Ya Rasulullah. Alimallahu annakum takhtanuna. Allah tahu kok, gitu. Makanya Allah mengatakan, O khillalakum laylatasyan ar-rafathu ila nisaikum. Pada malam Ramadan itu dihalalkan bagi kalian bercampur dengan istri-istri kalian. Hunnaliba suka kulla wa libasil laillah. Maka puasanya itu hanya siang dan aturan makannya pun dari yang semula enggak ada sahur oleh Allah untuk mengisi ahli kitab dibikin ada aturan sahur. Apa itu? Faqulu washrabu hatta yatabayyana lakum alkhaytul abyadhu min alkhaytil aswadhi min Kata Allah di ayat itu, maka makan dan minumlah. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian bedanya benang putih dari benang hitam, yakni datangnya waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya waktu malam, yaitu maghrib terbenamnya matahari. Jadi yang dulu waktu isyak baru selesai, sekarang maju jadi maghrib. Yang dulu kemudian enggak pakai sahur, ada sahur dan sahur itu diajukan oleh Nabi karena di sana ada keberkahan besarnya. Nah, persoalan kita di negara-negara yang semakin jauh dari katulistiwa sebenarnya mungkin kalau di rata-rata asalkan kita tinggalnya lama di situ kan puasanya juga bergeser terus pak tidak musim panas terus tidak musim dingin terus ini alhamdulillah saya latihan tahun lalu di australia dapat musim dingin puasanya subuh subuh jam setengah tujuh maghribnya jam lima gitu ya jadi lumayan lumayan mudah, gitu tapi ternyata tidak juga, maksudnya begini uh, saya membayangkan musim panas itu lebih berat puasanya dalam soal panjang tapi ketika pengalaman kemarin, puasa di Australia pas musim dingin, ternyata karena dingin, itu tubuh kita membakar kalori lebih cepat untuk tetap mempertahankan suhu normalnya sehingga apa? laparnya itu cepat banget pak Ketika puasa kita musim dingin, itu terasa banget bahwa laparnya itu cepat banget ternyata. Saya pikir-pikir, kemudian kita tidak memerlukan penjelasan-penjelasan lain tentang bagaimana kita menyesuaikan waktu puasa, selain apa yang sudah dibahas Quran. Yakni, bahwa puasa dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Aturan itu berlaku bagi yang mampu. Pada kondisi-kondisi tertentu ada ketidakmampuan. Nah ketidakmampuan itu Adalah misalnya Maril Sakit Apa aturan bagi si sakit? Yaitu Mengganti bagi hari yang lain Kalau Gini kan kita bisa milih ya Puasanya sebenarnya pas musim panas Tapi ketika musim panas sakit Mengganti di hari lainnya Pilih musim dingin gitu. Lebih pendek gitu Dan tidak ada persoalan benar itu Sakit. Atau safar. Wah, wow, kalau dihitung safar, saya musafir Pak. <laughs> Sebenarnya boleh gak puasa itu. <laughs> Tetapi, karena tadi, rusuhnya wa'antusu mu'khairun lakum, tapi kalau kamu berpuasa lebih baik bagimu, maka safar itu menjadi sesuatu yang kemudian pilihan. Apakah tetap berpuasa atau tidak. Kemarin, jujur, saya tidak puasa. Kenapa? Karena kalau sahur Indonesia bukanya London, <laughs> Soalnya Indonesia, Soalnya Indonesia itu jam 3 WIB kan ya. 3 WIB berarti di London baru jam eh, 6 jam sebelumnya kan? Eh, baru jam 9 malam sudah harus puasa terbang ke London. Bukannya jam 9 juga 24 jam dong puasanya gitu. Saya sudah awalnya sudah membaikkan itu sudah bismillah, kuatin-kuatin itu. Begitu di perjalanan Kayaknya nggak kuat deh, gitu ya. Pilih di penerbangan ada menu halal, nggak ada, <laughs> Akhirnya menyerah, gitu ya. E, safar. Kalau Safar, e, berapa Safarnya, gitu ya? Ada orang yang bertanya, berapa Safarnya? E, kita sulit menemukan dalil tentang berapa batasan Safar itu, karena... Safar itulah ilatnya. Safar itulah yang menjadi ketentuan hukumnya. Karena dalam soal safar antara puasa dan sholat Para ulama mempersamakan misalnya Bahwa Rasulullah pernah keluar 3 mil Itu sudah mengkosor sholat Dari Madinah Keluar 3 mil saja sudah mengkosor sholat Apakah 3 mil itu batas minimal? Enggak juga Siapa tahu kalau 2,5 mil juga Beliau sudah mengkosor sholat ketika waktu sholat tiba? Enggak tahu kan? Kemudian musyaklahnya Apakah karena kemudian beratnya perjalanan yang jadi hitungan? Enggak juga gitu. Apakah kemudian jarak yang jadi hitungan? susah juga. Nah inilah yang kemudian menjadikan para ulama sekarang kita akhir berkesimpulan ya safarnya itu yang menjadi ilat. Kalau memang sudah safar itu menjadi bagian dari alasan adanya rukhsah. Tiga di dalam ayat itu tadi ada wa alal ladina yuti punahu bagi orang yang berat menjalankannya. Ya berat menjalankan ini macam-macam. Ada berat menjalankan karena usia. Wah sudah berat memang karena sudah berat atau masih berat nah, masih anak-anak maksudnya gitu ya masih berat atau sudah berat atau sebenarnya penyakitnya uh, kalau nggak puasa nggak ada masalah cuman kalau puasa bisa bermasalah gitu nah ini masuk yutiku nahu allah yuti kunahu, orang yang akan berat ketika menjalankan puasa itu kenapa sebenarnya sih kalau nggak puasa nggak nggak apa-apa nggak, nggak sakit cuman kalau puasa dikhawatirkan sakit gitu. Nah dia tiba pada ketentuan kalau safar, kalau safar dan juga kalau sakit tadi mengganti di hari lain, maka yang orang-orang yang berat menjalankannya ini, eh, dia mengganti kewajibannya dengan fidyatun to'ahmu miskin. Memberi makan fidyat kepada orang miskin. Di Indonesia sering disalahpahami, ngasih makan orang miskin adalah sehari sehari sekilo beras kenapa? makan pokoknya beras, padahal orang miskin makan bukan cuma beras, ada lauknya kafidiyah itu makanan lengkap ini yang lebih mendekati pemahaman menurut uh, Said Sabiq dalam fikir sunnah makanan lengkap dan atau kemudian, makanan lengkap itu hitungannya objektif apa subjektif? maksudnya benar diukur dari objeknya makan sehari habis segini atau subjeknya yang kemudian tidak berpuasa kalau sehari makan habis berapa gitu jangan-jangan makannya beras rojolele super quality gitu ya yang disedekahkan sebagai video berasnya beras paket gitu ya beras bulog yang sudah enggak, enggak cocok kan enggak magic makanya Pak Faisal Mote itu eh, pernah konsultasi wah saya pas sakit berat begini nah karena ada aturan di kalangan para ulama kalau kita itu eh, kelewatan setahun ganti puasa kita punya hutang puasa tahun lalu. Belum sempat ganti, sudah datang bulan pul Ramadan lagi. Nah, sebagian ulama akan memberikan uh, memberikan arahan untuk memberikan sanksi kepada kelalaian ijtihad ini. Ijtihadiyah, tetapi disetujui oleh Madhab Ahmad, Madhab Syafi'i, juga Madhab Malik. Kalau untuk menghukum itu, selain mengganti di tahun berikutnya, puasa yang sudah kelewat dua tahun, mereka juga di di diminta untuk membayar fitiah maka ketika beliau bertanya, fidyah saya berapa? bang Ical kalau makan di hotel itu sekali apa, buffet itu berapa? 700 ribu nah, nah itu masa saya segitu? iya, karena diukur dari makannya abang apa? kalau sehari habisnya segitu? ya segitu waduh kok jadi berat ya? iya, karena kemudian di situ ada uh. jadi uh, menurut Imam Syafi'i subjektif kepada pelakunya pelakunya makannya seberapa sehari itulah yang dia sedekahkan ini yang kemudian menjadi jalan bagi kita jadi saya kira pak uh, saya tidak menemukan dalil yang bisa menguatkan proyeksi tadi jadi kalau Inggris kemudian ikut yang garis apa namanya garis bujurnya senada yang dekat Katulistiwa ya itu Maroko uh, saya belum menemukan uh, Istidilal yang memungkinkan untuk membenarkan uh, membenarkan Hal yang semacam ini Karena untuk sholat pun kita Waktunya kita bangun kota Demikian pula untuk puasa. kuasa Wallahu'alam Benar-benar menjawab pertanyaan Mas Dodi uh, Sebelum dilanjutkan ada baiknya Bapak-bapak atau ibu-ibu juga Yang Belum berhudu karena maghrib Tidak lama lagi, kira-kira 20 menit dan nah, untuk membangun sistem antrian yang yang mulus mungkin bisa uh, mensikil come, come and go satu orang pergi masuk pulang tidak nanti pada berulung-ulung pada saat yang sama <kutuk> ya yeah. uh, baik kita lanjutkan dengan pertanyaan barangkali dari ibu-ibu sudah ada pertanyaan Baik sebentar dulu Ibu Ibu Bu Smaraya yang yeah. oke okay. Istilah itu mengenai rock, ya. Eh, kalau bahasa Indonesia, maksudnya Lord, ya. Salah Ketika saya menyaksikan acara Natal di radio eh, atau kemudian TV Al Jazeera Kemudian Natal ini berada di daerah Syria dan Jordan, mereka juga menunjukkan rock juga, gitu. Dan saya bingung, gitu. Mereka itu Kristen apa? Nah, keduanya masalah daging itu banyak masih orang teman-teman, terutama dari Enggak isim mereka menyekinkan enggak apa, -apa daging dari sains budi yang penulis supermarket Pas kita bilang bismillah. Oh yeah. Gimana itu masak apa? Terakhir <laughs> saya minta keterangan tadi itu masalah klaim-klaiman di akhirat nanti masalah orang yang menzalimi segala macam itu uh, itu tadi hadis apa Al-Qur'an? Baik, baik. Ya, kita memang suka saling menzalimi. Enggak jelas Terima kasih. Ya, em Dijawab dulu supaya tidak lupa. Sebelum dijawab saya ingin menjelaskan daging yang disebut daging Tesco, daging segar seburi itu daging umum yang dijual di supermarket. Yang, yang tidak, tidak disembeli. Tidak. Maksudnya ya daging yang bukan halal. Ah, bukan halal. Tidak serupa. Baik. Yang pertama di Syria ada satu. Uh, Aliran Kristen yang besar namanya Kanisah Ortodoks Syria. Injil mereka berbahasa Arab. Injil mereka berbahasa Arab dan mereka mungkin menerjemahkan Lordnya ini memang dalam bahasa Arabnya Rabbi itu bisa jadi. Di antara tokoh di Kanisah Ortodoks Syria dulu ada David Benjamin Kaldani. David Benjamin Kaldani ini setelah kemudian menelusur Bibil dengan sangat teliti sampai pada kesimpulan Muhammad memang telah dinubuatkan lalu dia kemudian masuk Islam dan menjadi seorang yang uh, bernama Abdul Masih uh, Abdul maaf Abdul Muhaimin Dawud karena dia kemudian menulis buku Judulnya Misteri Muhammad. Jadi sangat terkenal buku itu dari penelitiannya terhadap Bible, baik yang perjanjian lama, perjanjian baru, dan naskah-naskah yang kemudian uh, bahkan dilarang oleh gereja. Dia kemudian ungkap itu. Jadi ini kenapa Rob itu uh, punya terjemahan yang rumit dalam bahasa Indonesia, itu bahasa Jawa punya kusti. Dan itu juga kita susahkan menerjemahkannya apa gitu. Kemudian tentang daging. Di kalangan ulama mutakhirin memang terjadi perbedaan pandangan terkait daging sembelihan orang yang disebut sebagai ahli kitab. Kalau Quran itu menegaskan halalnya sembelihan ahli kitab. Nah persoalannya persoalannya adalah takrif atau definisi tentang ahli kitab itu. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi Nasrani ketika itu sebagian besarnya masih menjalankan syariat penyembelihan itu dengan menyebut nama Allah. Mereka pun menyembelihnya dengan mengalirkan darah, bukan stunting dipukul kepalanya kemudian dipingsankan kemudian langsung dipotong-potong tidak, tetapi atau ditusuk jantungnya tidak, tetapi mereka masih menyelenggarakan penyembelihan. Maka quran ketika itu menyebutkan uh, takrifnya ya ahli kitab adalah semua Yahudi dan Nasrani yang hidup pada masa itu, maka sembelihan mereka halal. Nah, pada zaman sekarang kita kemudian sebagian ulama mempertanyakan, apakah kemudian orang uh, Yahudi dan Nasrani yang ada sekarang ini bisa disebut ahli kitab sehingga sembelihan mereka halal untuk kita makan? Nah, kata sembelihan itu sudah bermasalah lagi, gitu. apakah itu disembeli atau tidak gitu. Di sisi lain Kemudian ada ulama yang mengatakan kalimat ahli kitab itu tidak dihapus dalam Al-Qur'an dan mereka semua masih ahli kitab. Ada golongan ulama yang memudahkan dan kemudian dikenal kemudian ada pembahasan-pembahasan tentang fikih minoritas. Ada fikih minoritas di mana dalam keadaan darurat terpaksa tidak memungkinkan bagi kita untuk mendapatkan daging halal dan tidak mungkin bagi kita untuk membeli sendiri karena itu pelanggaran hukum gitu. Maka kita tidak punya pilihan selain Mengambil sembelihan kitab Nah, tetapi mereka masih menggolong-golongkan sembelihan kitab itu Yahudi itu lebih tinggi derajatnya daripada nasrani. Soal sembelian kenapa? Karena mereka masih punya koser, gitu ya. Mereka masih punya prinsip koser itu sehingga kemudian, ya kalau kemudian tidak mendapatkan eh, daging sembelihan sesama Muslim yang disebut nama Allah, maka koser itu pilihan pertama. Kalau itu pun tidak ada, maka terpaksa yang terpaksa adalah sembelihannya orang-orang nasrani. Jadi, kawapun ada yang membolehkan itu, posisinya adalah kedaruratan. Posisinya adalah kedaruratan, saya kira. Kalau kita kemudian mudah mendapati halal store, halal meat di sekitar kita, maka kita tertuntut untuk memilih itu daripada yang tidak jelas. Wallah ala busan. Kemudian, pertanyaan ketiga, tentang penghaliman. Ehm. <tuh> ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengisyaratkan tentang itu. Uh, bahawa al-akhla yu'adib ba'dhum li ba'd an Surah Az-Zukhruf ayat 67. Al-akhla yu'adib ba'dhum li ba'd an ila al Orang-orang yang di dunia saling mencintai pun pada hari itu, hari di hadapan Allah berbangkit, itu satu dari dengan yang lain akan jadi musuh. Saling benci, saling membunuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Itu contohnya dari Quran. Dari hadis, Rasulullah eksplisit menyebutkan tentang saling bugat itu. Dan ada juga hadis tentang saling bugat yang berakhir manis. Apa itu? Hadis yang Rasulullah pada satu saat sedang tersenyum, uh, sedang kemudian sedih, tiba-tiba lalu beliau tersenyum. Sahabat tanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, aku diperlihatkan pemandangan hari akhirat, yaitu ketika, ada dua orang mukmin di antara umatku, maka disebutkan dua orang mukmin. Dua-duanya orang mukmin yang satu menggugat yang lain. Dia bilang, "Ya Allah, di dunia ini saudaraku ini menzalimi aku ya Allah. Tunjukkan keadilan ya Allah." Maka Allah mengatakan kepada penggugatnya, "Irfa' ra'saka ya fulan." Si tergugat itu sudah nunduk kepalanya malu banget gitu ya, berkeringat dingin takut sekali. Lalu Allah mengatakan kepada penggugat, "Irfa' ra'saka ya fulan." Angkat kepalamu wahai fulan. Dia angkat kepala, lalu dia lihat istana Ketika dia lihat istana, maka dia Tanya kepada Allah Masya Allah kuwata illa billah Li'ayin nabiin hadal kasir ya Rabbi Ini istana punya siapa ya Allah Kata Allah, bukan punya nabi Ini istana punya nabi yang mana Ya Allah, kata dia begitu Maka Allah menjawab, tidak harus nabi yang punya Kata dia lagi Fali Fali'ayi siddiqin hadal kasir ya Rabbi Kalau begitu, ini istana Punyanya orang sidik yang mana ya Allah Kata Allah, nggak harus orang sedikit punya. Maka dia tanya lagi, Fali ayi syaidin hadal kaser biarabi. Ya Kalau begitu ini punyanya orang yang gugur di perjuangan yang mana ya Allah? Kata Allah, nggak warus orang syahid kok yang punya. Terus punya siapa? Kata Allah, bagi semua yang bisa membayar harganya. apa harganya? Kata Allah, kau maafkan saudaramu, ta'ufu an akhika walakah hadal kaser. Kalau kamu maafkan saudaramu itu kamu dapat istana ini. Allah, asau tu anhu ya Rabbi. Kalau begitu sekarang Allah, sudah saya maafkan dia. Nah, ini gugat menggugat antara dua orang beriman di mana orang berimannya memiliki something sehingga Allah jadi pembelanya. Kalau pada gugatan-gugatan biasa Allah cuma jadi hakim dan saksi. Tapi ada posisi di mana ketika satu saat Allah juga jadi pembela. Seperti pada kasus ini. Kasus ini, kasus di mana si tergugat dibela sama Allah. Dengan apa? Dengan si penggugat ditawarin istana. Mau nggak dapat istana ini kamu maafkan dia? Maka, kata dia saya mau. Nah, rahasianya kenapa orang ini bisa dibela sama Allah ketika digugat orang? gitu ya Ternyata dia termasuk dalam ayat di dalam surah As-Saf. Nasru minallah yu'fattum karib. Intang serulah yang serkum dan surah seramuanat. Intang serulah yang serkum. Masyitabitaqdanakum. Kalau kamu menolak agama Allah, Allah akan menolongmu. Allah akan menolongmu dan menuduhkan telapak kaki Maka yang menolak agama Allah dengan lisannya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan perbuatannya, dengan kebijakannya, kalau dia terjebak. Kalau dia menolak agama Allah, itu masih punya harapan dipolong sama Allah. Allah yang jadi pembela. Jadi Allah bukan cuma saksi dan hakim, tapi Allah sekaligus jadi pembelanya. Di kasus pengadilan di akhirat itu. Allah wah dahulushalihalah Allah tidak punya sebutur tapi Allah bisa jadi hakim sekaligus bisa jadi saksi tapi Allah juga bisa jadi pembela maka kalau kita punya masalah sama orang usahakan kita juga bisa dibelas sama Allah jadinya dengan cara menanggalkan nama Allah Allahlah bisa terima kasih dan uh, kerana ada mata acara lain yang harus kita uh, berikan waktu um, kami berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir Dari Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kesempatannya Ustadz Ini saya ingin Mendapat kedelasan sedikit tentang Kalau kita Tinggal puasa Ramadan Dan kita wajibkan menggantinya dan ketika itu melewati tahunnya, tadi ada Ustaz sampaikan bahwa kita jika dianjurkan membayar Fibia, ya, itu adalah untuk mengambil pelajaran dari kelalaian kita. Nah, untuk kami yang perempuan, yeah. uh, katakan uh, bagi ibu-ibu yang hamil, kemudian tidak sanggup berpuasa, sampai tahun depannya masih tidak sanggup membayar, karena harus menyusui, yeah. malah tinggal puasanya bertambah Baik. di tahun kedua, Apakah ini juga harus dibayar fidyahnya dan diganti puasanya? Baik. baik. Uh, yang kedua pertanyaannya adalah karena uh, ini uh, project bersama antara uh, kedua orang tua. Apakah dibolehkan kalau laki-laki juga harus bayar, bang? Bantuin bayarnya. Oke. Okay. Apakah itu bisa? Ya. Uh, biar biarkan namanya kesetaraan. <laughs> Uh, tapi kemudian kita bakal uh, di dalam islam hal yang dilarang? terima kasih Ustaz mohon di... jawabannya di, di press yeah. kena waktu yang sudah makin... saya jawab ringkas untuk ibu hamil dan menyusui ada dua pendapat ulama pendapat pertama dia membayar fidyah lalu pada suatu kesempatan yang akan datang masih harus berpuasa tapi pendapat Said Sabit kemudian juga Dr. Ismal Qaradawi, Al-Sayyid Mustafa Az-Zarqan, kemudian Abu Zahmah dan beberapa ulama ini mengatakan sangat sulit mengharapkan seorang wanita hamil dan menyusui untuk bisa mengganti kenapa? Karena pada wanita wanita produktif kadang-kadang tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya lagi sudah hamil lagi, tahun depannya sudah menyusui lagi, begitu seterusnya. Maka sebagian ulama hanya Menanggungkan wanita masuk kepada Waalaikumussalam Fitiatuntoalmisin. Maka dia cuma bayar fidyat. membayar fidyah, membayar fidyah. Apakah suami juga menanggung karena kerja bersama? Tentu saja itu bisa dimusyawarahkan. karena untuk membayar fidyah itu bisa saja dari harta suami gitu ya, karena suami bertanggung jawab atas istrinya dalam semua nafkahnya. Ya memang itu diambil nanti dari penghasilan suami aja bayar, yang namanya bayar. Puasanya tidak tidak mengganti, tidak mengganti, ya terima kasih.